Bismillah Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa Rasuluh. Alhamdulillah Pada kesempatan petang ini Ba'dal Maghrib Allah mengumpulkan saya dengan Ikhwanuna Kaum Muslimun Di Masjid Darul Falah Nurul Falah Di Kendari Sulawesi Tenggara Pada kesempatan petang ini Tanggal 19 Maret 2022 bertepatan dengan malam ke-16 dari Syaban 1443 Hijriah Maka ketahuilah Wahai saudara-saudaraku Ya ibadallah Wahai hamba-hamba Allah Bahwa sungguhnya Allah Jalla wa'ala Menciptakan kita seluruh manusia Secara eksplisit dan khusus kaum muslimin Maka Allah menciptakan mereka itu Tidak untuk hidup sendiri Di dalam kehidupan mereka beragama Dalam kehidupan mereka Peribadatan kepada Allah Disyariatkan oleh Allah kita ini Untuk menjalin hubungan dengan kaum muslimin yang lain Dengan istilah Menjalin hubungan simbiosis mutualisme Saling bersarikat Bersama kaum muslimin yang lain Untuk menggapai tujuan yang lebih baik Bagi kehidupan dunia dan akhirat. Maka itu asal dari Allah menciptakan kaum muslimin Tidak berdiri sendiri Maka pendalilannya banyak Di dalam Al-Quran dan Sunnah For example, di dalam Al-Quran Allah berfirman Wata'awanu alal birri wa taqwa' Wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, saling berkongsilah, saling bekerja sama lah. Membuat partner bagi seluruh kaum muslimin dalam kebajikan dalam peribadatan. Dan janganlah kalian berkongsi dan kalian bekerja sama untuk kemaksiatan kepada Allah. Makanya ini menjadi pendalilan di dalam ayat ini bahwa kita kaum muslimin yang hidup untuk tujuan beribadah kepada Allah seperti ucapan Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak usah ditutup saja. Maka Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah wa makhalaqatul jinawal insaillah liyak budun maka ibadah kita di dalam kehidupan dunia ini disyariatkan juga untuk saling bergabung dengan kaum Muslimin yang lain. Maka dari ayat ini menjadi pendalilan bahawa manusia itu we are social people, bahawa kita ini adalah makhluk yang bersosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Bahkan jika kita berkesendirian di dalam ibadah, maka bisa jadi menyelisihi syariat. Seperti contohnya Allah berfirman di dalam salat berjamaah, wa aki musallah warkau maarakiin. Maka dirikanlah salat dan salatlah berjamaah di masjid bersama orang-orang yang ruku'. Maka di sini menjadi poin pendalilan pula bahwa we are social people. Kita ini adalah makhluk bersosial. Seorang muslim membutuhkan muslim yang lain untuk menjalin hubungan beribadah kepada Allah. Dan begitupun di dalam pendalilan yang lain, kalau tadi di dalam ayat Al-Qur'an kami sebutkan dua ayat, begitupun di dalam hadis yang banyak. Di antaranya Simbiosis mutualisme dari seorang pengajar kepada santrinya yang diberikan ilmu dan ditransferkan ilmu, maka dipuji oleh Nabi dikarenakan gayung bersambut antara guru dengan murid, guru mentransfer ilmu, dan murid-murid berabsorpsi, menyerap ilmu dari gurunya, dari ilmu al-akidah, ilmul fikih, ilmu al-Quran dan hadith maka jadilah pujian Nabi dikarenakan simbiosis mutualisme ini seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman ibnu Affan berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum mantallam al-Quran wa allamahu Khairukum sebaik-baiknya dari kalian, kaum muslimin. Pertama, Manta'allam al-Quran. Mereka kelompok yang menuntut ilmu al-Quran. Mempelajari bagaimana membaca al-Quran. Mempelajari ilmu tajwid. Mempelajari ilmu al-qira'ah. as ah. Mempelajari ilmu tafsir. Berhubungan dengan Quran semuanya. Khairukum sebaik-baik kalian, kaum muslimin. Pertama, man ta'allamal al yang merupakan menjadi murid untuk menuntut ilmu Al-Qur'an dan yang kedua, wa makna wa dan yang mengajari Al-Qur'an. Maka pujian ini khairukum terlahir dari ucapan Nabi dikarenakan ada simbiosis mutualisme antara guru yang mentransferkan ilmu Al-Qur'an dan murid ataupun santri yang menabsorbsion menyerap dari gurunya ilmu Al-Qur'an maka dari pekerjaan mengajar dari seorang ustad dan menerima ilmu dari seorang santri akhirnya jadilah pujian khairukum <tuh> man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mengajari Al-Qur'an dan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Maka inilah pujian Nabi dikarenakan terjadi simbiosis mutualisme dan kebalikannya. Jika ada suatu wadah untuk menuntut ilmu seperti masjid, tetapi tidak ada ustadz, maka setiap orang mempelajari autodidak Al-Qur'an di sana membaca, di sini membaca, tidak tahu Ilmu tajwid yang penting duduk setelah solat membaca Al-Quran. Maka di sini hanya ada murid ingin menuntut ilmu, namun tidak ada guru. Maka tidak terjadi simbiosis mutualisme seperti hadis tadi dan kebalikannya. Seorang guru pengajar yang mana dia mempunyai ilmu Al-Quran dan hadis dan yang lainnya, kemudian dia tidak mempunyai murid. Maka setelah solat dia duduk sendiri. Kebanyakan dari kaum muda di jalan-jalan ataupun di kafe ataupun sibuk dengan internet mereka tidak menghadiri majelis taklim. Tidak ada majelis taklim bahkan. Maka guru itu tidak bisa mentransferkan ilmu. Maka tidak ada pujian dari nabi atas guru yang tanpa murid dan kisah tadi murid yang tanpa guru. Namun di saat terjadi simbiosis mutualisme seperti di masjid yang Allah berkahi ini ada guru mentransferkan ilmu dan ada murid ada jamaah yang absorption menyerap ilmu maka dipuji oleh Nabi khairukum khairukum man taallamal al qur'ana wa 'allamahu sebaik-baiknya kalian yang hadir di sini di mana ada yang menuntut ilmu dan ada yang memberikan ilmu jadilah pujian khairukum Dikarenakan terjadi simbiosis mutualisme, maka ini dari contoh di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, maka ditutup dari contoh juga di dalam hadis dengan hadis yang mutawafakun alaih dari Abi Musa al-Asyari, di mana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kalbuniyan yasuddu ba'duha ba'din. Fashabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu kama Maknanya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya kalbunian seperti satu bangunan bata dengan bata yang lain ditempelkan ditambah semen maka terus menerus dari satu bata menjadi bata yang banyak menjadi bangunan yang kokoh itulah yang diinginkan di dalam syariat ini sesama kaum muslimin maka mereka saling menguatkan diantara mereka maka inilah pendalilan di Al-Quran dan di dalam sunnah bahawa we are social people bahawa kita kaum muslimin itu adalah makhluk yang membutuhkan kepada muslim yang lain maka jika ada seorang muslim yang berkesendirian disuruh sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah ke masjid, gak mau di rumah saja, sholat sendiri. Ayo kita menuntut ilmu, gak mau saya auto didak, saya cerdas, saya membeli kitab-kitab dan saya baca, saya paham fikih, saya paham akidah. Maka, di dalam Islam itu adalah tidak baik. Dan bahkan dari ilmu psikologi, orang-orang yang tidak ingin bergabung dengan orang yang lain, Seseorang yang tidak butuh kepada orang yang lain Dan hanya hidup sendiri Dinamakan shizoprenia Yang termasuk penyakit kejiwaan Yang dia hanya butuh kepada dirinya sendiri Tidak butuh kepada yang lain Bahkan bagaimana kalau meninggal Apakah dia menggelindingkan dirinya sendiri ke kuburan ke lubang lahatnya Tidak butuh kepada yang lain Alhasil dari mukaddimah Sebelum kita masuk kepada tema ini Ketahuilah bahwa kau muslimin Diperintahkan oleh Allah untuk berkongsi, untuk membuat syarikat dengan kaum muslimin yang lain, namun dengan notabene catatan berserikat yang baik, maka Allah berfirman, wata'awanu alal birri wata'kuwa, walata'awanu alal izmi walhuduan. Maka berkongsilah kalian sesama kaum muslimin dalam kebaikan seperti menuntut ilmu di sini ada guru ada murid maka terjadi simbiosis mutualisme maka sekarang kita masuk kepada tema pembahasan kita akibat salah memilih teman maka dari mukadimah tadi bahwa kita manusia terutama kaum muslimin yang butuh kepada muslim yang lain maka janganlah terlalu Bebas dalam mencari the old friend, the best friend, teman kental, teman sejati yang akan menemani kita sehidup semati di dunia ini. Maka please jangan salah pilih. Harus selektif dalam mencari the old friend, teman kental yang akan dijadikan teman sejati, sejoli di dunia. Baik berupa istri Baik berupa teman kental Baik berupa murid Baik berupa guru Baik berupa mertua Termasuk juga Maka pilih selektif Mencari teman dekat The old friend yang baik <tuh> Maka telah datang Di dalam hadis Yang diriwayatkan oleh imam Abi Daud dan At-Tirmidhi yang mana diriwayatkan oleh Zuhair ibn Muhammad an Muhammad ibn Marwan an Abi Hurairah berkata Rasulullah s.a.w. al-mar'u ala dini khalilih fal yangdhur ahadukum man yukhalil yang maknanya al-mar'u ini diriwayat Abu Daud dan Tirmidi diriwayat Imam Ahmad dengan disebutkan al-rajulu yang penting maknanya sama Ar-Rajulu dan Al-Mar'u Maknanya seseorang Tergantung agamanya itu Dengan the old friend teman dekatnya Dengan the best friend teman terbaiknya Al-Mar'u ala dini khalilih Seseorang agamanya itu tergantung dengan agama temannya Falyang dur. Maka selektiflah kata Nabi Falyang dur. Man yukhalil Siapa teman dekat kamu Siapa mertua kamu Siapa istri kamu Maka itu semuanya Siapa guru kamu, siapa murid kamu Itu adalah teman-teman dekat kita Maka di dalam hadis ini Sebelum kita masuk kepada penjelasan penjabaran Deskripsi hadis ini Maka kita masuk kepada Ilmil hadis Karena man haj kita Man haj al muhadithin tidak mengambil hadis kecuali mengetahui kesahihannya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Zuhair ibnu Muhammad, An Muhammad ibnu Marwan, An Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi. Maka sanad dari hadis ini sanad yang Hasan. Karena Zuhair ibnu Muhammad Rawi yang Sikoh, namun Muhammad ibnu Marwan telah dikatakan oleh Abu Hatim Laba Sabihi dan pujian dari Abu Hatim Labak Sabihi menunjukkan bahawa orang ini saduq maka hadisnya hadis yang hasan dan hadis hasan di bawah hadis yang sahih namun tetap diamalkan berbeda dengan hadis yang do'if yang dibuang tidak diamalkan maka di dalam hadis ini hadis yang sanadnya hasan dan tadi kami bilang hadis hasan bisa diamalkan dan para ulama al-muhaditsin dari zaman Doeloe, zaman dulu, sampai this time, zaman now, mensuaihkan hadis ini. Maka hadis ini telah disuaihkan oleh Imam At-Tirmidhi. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi di sunannya ataupun jameknya, berkata Imam At-Tirmidhi, هذا hadithun hasanun gorib, maknanya hadis hasan lidhati. Dan disuaihkan oleh muhadithin zaman now, disuaihkan oleh as al-Albani, dan Syekh kami Al-Muhaddis dari Yaman, Mukbil ibnu Hadi Al-Wadi'i, Mensahihkannya di kitabnya Jami'us Sahih. Maka, dari segi kesahihan hadis ini, la la fihi. Tidak ada keraguan padanya. Disahihkan oleh para ulama dan sanatnya Hasan. Setelah kita mengetahui hadis ini sahih, Maka marilah kita mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari makna-makna hadis ini karena manhaj kita tidak mensyarah hadis, tidak mengambil faidah dari hadis kecuali telah diketahui hadis ini sahih dan kita tidak menerima hadis-hadis yang dhaif. Maka karena hadis ini hasan termasuk dari hadis-hadis yang diamalkan, maka faidah dari hadis ini barakallahu fikum. Nabi muwanti wanti kita. almar'u maru 'ala dinih khalilih Agama seseorang selamat agamanya di dunia ini tergantung kepada the old friend teman dekatnya. Baik berupa istri, baik berupa mertua, baik berupa teman sejawat. Karena bisa jadi teman sejawat, the old friend namanya teman seiyat sekata, dia lebih baik daripada saudara kandung yang keluar dari rahim ibunda bersama. Dan ini sesuai dengan Ucapan Arab Masalul Arab ataupun pepatah Arab Rubba ahin laka Lam talidhu ummuk Rubba ahin laka Lam talidhu ummuk Bisa jadi saudara kamu yang menjadi The old friend, teman kental seia sekata Bisa jadi dia itu Lebih kuat Daripada saudara-saudara kamu yang keluar Dari rahim ibunda Dan itu kenyataannya Kita mempunyai saudara syakik Saudara dari kandung Namun mereka sibuk dengan keluarganya Dan mereka sibuk dengan dunianya Akhirnya tidak akrab dengan kita Namun bisa jadi orang yang Kita ini dari Bandung Dia dari kendari Namun dipersatukan Karena Allah Dipersatukan dari akidah dan manhaji yang sama, maka persatuan dari uhuah bisa melebihi dari saudara-saudara yang keluar dari rahim ibunda kita. Dan itu kenyataan. Maka saudara-saudara kita yang lebih besar dari kita, ada yang kolonel, ada yang AKBP dan sebagainya, maka mereka hidup dengan istri mereka dan anak-anak mereka sibuk dengan dunia mereka. Dan kita sibuk dengan dunia kita. Maka tidak terjadi hubungan yang dekat. Namun dengan saudara-saudara kita seiman. Sama semanhad dan seakidah. Maka kita saling membela. Untuk Allah. Kita bersatu di masjid. Mentransfer ilmu. Dikarenakan Allah. Maka rubba ahin laka lam talidhu umuk. Bisa jadi teman kental the old friend. Bukan disebabkan karena rahim bahkan saudara-saudara syaqiq ataupun rahim justru jauh hubungannya dengan kita maka kembali kepada hadis nabi disebutkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wasallam <tose> almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil bahwa seseorang tergantung agamanya kepada teman dekatnya maka please beware qausin hati-hati Selektiflah dalam mencari teman Baik teman sebagai teman kental Teman sejawat, seia sekata Ataupun teman dari istri Karena dia istri kita, teman sejoli kita Ataupun mertua, bapaknya istri Ataupun teman dari keluarga seperti anak-anak kita Yang butuh bimbingan kita Maka hati-hatilah Selektiflah dalam mencari teman Maka Kita langsung masuk kepada tema Akibat buruk Dikarenakan tidak selektif mencari teman Maka dari keburukan Seseorang Dikarenakan tidak selektif mencari teman Yang pertama Jika dia salah mencari teman Maka akan berbuat buruk Kepadanya bagaikan bumerang Duduk dengan para penyamun Duduk dengan preman-preman pasar ataupun perempuan duduk dengan para pelacur misalnya maka meskipun dia bukan prostitution meskipun dia bukan perampok dan pembegal hanya duduk dengan mereka dan kenal dengan mereka maka karena salah mencari teman duduk dengan mereka meskipun hanya duduk main kartu tidak duduk merencanakan untuk perampokan maka ini akibat buruknya yang pertama salah memilih teman membuat bad reputation baginya membuat namanya menjadi terkuruk dan buruk dan ini sesuai ucapan Nabi di dalam hadis yang mutafakun alaih dari Abi Musa al-Ash'an masalul jalisi soleh wajalisi su kahamilil misk wa amal jalisi su kannafi khilkir imma yuhriqa siyabak wa imma an ya'tiya rihan muntina. Di dalam hadis ini disebutkan berkata Nabi kita Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, permisalan orang-orang yang tidak selektif dan salah mencari teman, bagaikan seseorang yang mencari teman tukang timpa besi, orang-orang yang membuat besi, maksudnya baik teralis besi las atau yang lebih parah lagi dan yang diinginkan di sini maknanya adalah penimpa besi seperti pembuat pedang dan yang lainnya maka orang-orang yang duduk mempunyai teman pembuat penimpa besi, pembuat golok, pembuat parang dan yang lainnya maka dia itu dipanaskan, dibakar maka abu pembakarannya itu seperti disebutkan di ilmu kimia karbon monoksida maka karbon monoksida CO2 sangat beracun maka dia akan merasa pusing, duduk di dekat pembakaran tersebut, dan muntah, dan mual, dan keracunan. Itu dari segi udara yang ada. Maka disebutkan oleh Nabi, permisalan orang-orang yang salah duduk, salah mencari teman, salah mencari the old friend, the best friend, seperti seseorang yang mempunyai teman penimpa besi. Dia duduk di pabriknya menimpa besi, maka co Dua karbon monoksida memenuhi ruangan Menjadi penyakit Dan di dalam hadis disebutkan Ima'an ya'tiyarihan muntina. Selain tadi membuat sesak nafas Juga membuat bajunya menjadi bau Dari pembakaran Dan lebih parah itu An yuhriqa saubak Bisa jadi di saat dipukul besi Lompat besi itu masuk kepada baju kita terbakarlah baju kita karena lempengan besi yang terbakar dan kulit kita maka ini diartikan kata Nabi, orang yang salah selektif tidak selektif mencari teman maka akan merugikan dirinya sendiri seperti bumerang maka akibatnya ima dia itu mempunyai baju yang bau busuk dan udara yang penuh dengan karbon monoksida dan juga bahkan lebih parah terbakar bajunya dan kulitnya menandakan akan mendapatkan bad reputation di dunia seperti tadi contohnya dia mempunyai teman para preman di pasar maka meskipun dia tidak mencuri dan merampok namun dengan duduknya dengan para preman hanya sekedar main kartu tanpa judi juga maka di saat terjadi penggerbekan karena ada toko emas yang dirampok maka akhirnya itu siapa itu disuruh diam hmm. maka di sini disebutkan bahwa terjadi perampokan di di toko emas di pasar semua yang bertato semua preman-preman diangkut dan dia karena dia banyak bergaul dengan mereka dan polisi membutuhkan information maka akhirnya dia yang salah mencari teman ini tercaiduk juga diangkut ke polisi untuk diambil informasi, akibatnya dia mempunyai bad reputation maka itulah dari mafsadah keburukan akibat buruk yang pertama, maka please jangan sekali-kali duduk dengan orang-orang yang buruk akhlaknya duduk dengan orang-orang yang merupakan penduduk dari negeri-negeri yang buruk tetapi bergaulah dengan orang-orang yang baik ini yang pertama dari mafsadah menjadikan bad reputation baginya namanya menjadi buruk kenal fulan ibnu fulan oh iya kenal yang sering sering belajar dengan kita ngaji iya namun kok buruk sekali dia Apa? duduknya di pasar bersanding dengan orang-orang yang bertato merokok dan sebagainya maka namanya menjadi buruk dan yang kedua Covering for the guidance Karena salah memilih teman Akhirnya Orang ini ditutupi di hijabi dari hidayah Maka awas Salah memilih teman akan menyebabkan terjauh dari hidayah Gambarannya sebelum kita masuk kepada pendalilan hadis, Misalnya gambarannya adalah seseorang yang berteman dengan orang-orang yang tidak sholat berjamaah atau bahkan tidak sholat maka di saat waktu adan, dia mendengar adan dia ingin pergi ke masjid melihat saudaranya kenapa buru-buru, tenang saja duduk, kita masih makan kita masih minum, kita masih merokok akhirnya dia mau keluar dari lingkaran main kartunya dan gaplehnya dan sebagainya, akhirnya oh iya, bentar lagi, masih menunggu komat akhirnya bablas lewat adan, lewat komat lewat sholat berjamaah gara-gara duduk dengan mereka orang-orang yang salah, itu gambarannya maka hidayah tidak bisa masuk kepadanya maka dalil yang paling kuat adalah berapa menit lagi tolong dikasih tahu agar kita bisa improvisasi waktu berapa seperempat jam lagi Hah? 12 menit lagi, nah seperti itu. Jadi kita bisa improvisasi 12 menit dalilnya begini-begini selesai. Maka dari pendalilan di dalam hadis hadis Abi Talib kisah matinya Abu Talib hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari Musayyib ibni Hasnun disebutkan lama hadarot Aba Talib al Wafatu al Wafatu Fail Marfu maka di saat Maut menjemput Abu Talib Paman Nabi tercinta Nabi dikabari bahwa Pamanmu sekarang dalam keadaan Koma sekarat mau meninggal Maka akhirnya Nabi In the last session Di kesempatan terakhirnya Datang kepada Paman tercintanya Untuk mendakwahi dia Maka di saat datang Dia duduk di sebelahnya Gembong Quraish Pertama Abu Jahal dan yang kedua Abdullah ibnu Abi Umayyah keduanya pada saat itu gembong Quraisy yang mengajak peribadatan kepada patung Uzamanah dan Hubal dan Lat maka di saat datang nabi di waktu yang terakhir ingin mengajak pamannya tercinta masuk kepada Islam dikatakan ya ammi ul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah wahai pamanku Please, in the last session Di waktu terakhir ini Aku datang Mengajakmu kepada agama Islam Ucapkan, La ilaha illallah Tidak ada Sembahan yang hak untuk Disembah, kecuali dia Allah, he is the one and only Please, ucapkan itu Maka Abu Talib Tadi saya katakan Faedah ataupun mafsadah Keburukan yang kedua Salah memilih teman adalah terhijabi dari Hidayah Covering from the guidance Maka Abu Abu Talib Seperti itu keadaannya Di saat Nabi datang mendakwahi Dia melihat ke kanan dan ke kirinya The old friend Teman kental dari kecil Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah Gembong kures yang Tidak mengajak kepada Islam Tapi mengajak kepada kesyirikan maka Nabi mengulang lagi dia melihat kepada dua teman kentalnya jelas kedua teman kentalnya tidak rito kepada Abu Talib untuk ikut kepada keponakannya maka keluarlah ucapan solidarnos ucapan yang mengajak solidaritas kepada Abu Talib dikatakan atar abu an milata abdil mutalib wahai Abu Talib di waktu terakhir kamu akan meninggalkan kami sonadit kureis, gembong kureis ini teman kamu seia sekata dari zaman dulu di dari nadwa, kita berkumpul di dari nadwa ini sekarang kamu mau meninggal di akhir hayat dan nafasmu kemudian kamu berpindah agama kepada agama keponakanmu yang baru yang stranger, yang aneh Islam pada saat itu aneh menyembah berhala itu yang umum maka ucapan solidarnas tadi menggugah hati Abu Talib menghijabi covering from the guidance menghijabi hidayah hidayah Islam di dalam hatinya akhirnya melihat kepada kedua saudaranya jangan ikut agama Nabi Muhammad apakah kamu ingin mengkhianati persahabatan kita, solidarnas kita di penghujung hayatmu akan lari dari agama kita agama Abdul Muttalib menyembah patung berhala dan keponakannya tercinta Nabi Muhammad. Please pamanku. Qul la ilaha illallah. Uhajula kabihah illallah. Kalimat ini akan menjadi hujah bagiku. Kepada Allah. Ya Allah masukkan pamanku kepada surga. Karena dia berkata la ilaha illallah. Meskipun belum salat, Meskipun tidak mengamalkan puasa. Dan ibadah-ibadah yang lain. Karena dia dalam keadaan sekarat. Ucapkan saja la ilaha illallah. Maka dia melirik lagi kepada dua temannya Gembong Quraisy. Apa akhirnya di ujung hadis? Famata wa aba an yaqula la ilaha illallah. Maka dia meninggal dan tidak mau untuk mengucapkan syahadat Allah ilaha illallah. Sehingga dia mati dalam keadaan kesyirikan, mati dalam keadaan penyembahan berhala. Forever in hell, kekal di api neraka. Maka Nabi menangis. Nabi menangis, mengadu kepada Allah dan berkata, La astagfirunalak malam unha angka. Maka aku wahai pamanku, aku akan mendoakan, meminta ampun bagi kamu kepada Allah selama Allah tidak melarangku dan Allah tidak diam. Allah larang di dalam surat taubah Maka nabi waladina amanu anias tagfirul lil musrikin. Maka tidak pantas haram bagi seorang nabi dan kaum muslimin. Mendok, meminta istighfar kepada keluarganya Yang terdekat Yang jelas mati dalam keadaan kesyirikan Turun ayat ini kepada Nabi Maka Nabi hanya bisa Meratapi dan menangis Dari rasa cinta kasih kepada pamannya Yang dulu membinaknya Yang dulu mengasuhnya Setelah bapaknya Abdullah dan ibunya Aminah Meninggal Maka Nabi hidup sendiri Diasuh oleh paman yang tercinta Dia seorang Nabi yang bisa dengan Al-Quran dan sunnahnya mengajak manusia kepada hidayah Islam memasukkan kepada surga namun Allah tidak menginginkan pamannya tercinta dibuka dadanya sehingga masuk hidayah Islam kenapa? why? the big question here pertanyaan besar di sini. why? kenapa? Abu Talib tidak bisa masuk kepada Islam padahal keponakannya Nabi maka kalau kita hidup di dunia nepotisme Misalnya, kakek kita gubernur, maka paman-paman kita akan jadi wali kota atau bupati. Nepotisme. Maka jika keponakannya Rasul, utusan Allah, kunci surga ada di tangannya, namun Allah tidak menginginkan Abu Talib mati dalam keadaan Islam, dan tidak menginginkan bahwa agama ini nepotisme. Mentang-mentang keponakannya Rasul, pintu surga di tangannya, never ever. Tidak. Kalla ha'asha wa kalla. Tidak pernah. Maka oleh sebab itu turun ayat yang kedua. Di dalam hadis ini. Turun kepada Nabi. Inna kala tahdiman ahbab. Walakin Allah yahdimayasha. Maka wahai Muhammad. Kamu tidak bisa memberikan kunci-kunci surga. Memasukkan manusia kepada surga. Tetapi hidayah itu hak veto Allah Jalla wa'ala. Maka hanya menangis. Dan jika kita kembali kepada history, kembali kepada sejarah, Abu Talib dan Abdullah bin Umayyah yang pada saat itu ngotot dengan ucapan solidarnos, jangan ikut Muhammad, jangan ikut keponakanmu, di waktu yang terakhir ini tetap dengan agama kita. Mereka yang ngotot itu bagaimana? Abu Lahab, Abu Jahal, mati di medan perang, perang Badr, dalam keadaan kesyirikan. Lalu Abdullah ibn Abi Umayyah yang mengajak kepada kesyirikan juga pada saat itu. Maka disebutkan di tarikh, di history, di sejarah. Bahwa dia kemudian masuk kepada Islam di Fathu Makkah. Lihat, di zaman di, Madi, di Makkah, dia mengajak kepada Abu Talib untuk tetap dalam keadaan kesyirikan. Meskipun mampus mati dalam keadaan kesyirikan. Namun Abdullah Abi Abdullah ibn Abi Umayyah ini... Dipanjangkan umurnya sampai kepada Fathu Makkah. Sampai penaklukan Makkah. Maka akhirnya dia masuk kepada Islam. Dulu dia mengajak Abu Talib kepada kekufuran. Dan ternyata dia masuk kepada Islam. Maka hidayah itu tidak nepotisme. Hidayah itu datang dari Allah. Maka Abu Talib yang mempunyai sifat solidarnos karena salah memilih teman akhirnya mau masuk Ucapkan la ilaha illallah kepada Islam Melihat Abu Jahal, La, tidak boleh Dengan kami, agama Abdul Muttalib Melihat kepada Abdullah ibn Abi Umayyah Dengan kami sampai mati Ternyata Abdullah ibn Abi Umayyah Masuk Islam Di Fatuh Makkah dan meninggal dalam keislamannya Maka Inilah dari the bad effect Efek yang buruk dikarenakan Tidak selektif Mencari teman Masih ada waktu berapa menit lagi sekarang Empat menit. Maka kita berikan dari empat menit ini hanya sekedar contoh saja. Dicontohkan dari mereka yang tidak selektif mencari teman adalah Imran Ibn Khatton. Imran Ibn Khatton seorang ahli sunnah. Bahkan dia murid dari Sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha. Dalilnya di dalam sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan Imran Ibn Khatton di dua Sahih Al-Bukhari di dua hadis. Hadis pertama tentang solib hadis kedua tentang menggunakan sutra. Disebutkan An Imran bin Hattab, An Aisyah. Maka Imran bin Hattab dari biadata and biografinya, dia seorang tabi'i muridnya Aisyah radhiyallahu anha, murid sahabiah yang meriwayatkan hadis dari ahli sunnah. Kemudian seperti adat Arab, setiap laki-laki akan dijodohkan dengan binti Am, binti Hal, sepupunya dari anak paman putri pamannya ataupun putri dari bibinya, maka dia mempunyai calon dari putri pamannya, perempuan Arab yang sangat cantik. Maka yang menjadi poin pendalilan di sini, Emran ibn Khutan muridnya Aisyah seorang Sunni Salafi ahli sunnah kemudian dia tergila-gila dengan anak pamannya, disebutkan atas namanya Jamroh dan sebagainya, namun tidak menjadi poin, maka akhirnya, sudah tergila-gila dengan kecantikan dari anak pamannya ini, dia ingin menikahinya. Namun bagaimana kedudukan perempuan ini? Maka perempuan ini adalah khorijiyah, Khawaridnya betina, betinanya Khawarid. Khawarid itu kalau sekarang barakallahu fikum seperti ISIS, mereka orang-orang yang mengkafirkan pemerintah, pemerintah Indonesia kafir. Togut. Maka mereka akhirnya berperang seperti dulu di Poso dan sebagainya, berperang melawan pemerintah, dikafirkan pemerintah dan ingin membuat daulah Islamiyah ala mereka, itulah yang dinamakan dengan Khawarid. Dan mereka yang membunuh Utsman ibn Affan dan Membunuh juga Ali, ingin membunuh Ali Dan akhirnya terbunuh juga Ali Maka Imran ibn Khotan Dari sunnah, ingin menikahi perempuan Yang khawarij Betina ini Maka dinasihati oleh Saudara-saudaranya, dari kaum muslimin Jangan nikahi perempuan ini Nanti kamu terbawa Menjadi kelompok khawarij Nanti kamu mengkafirkan juga Pemerintah kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin. Membunuh dari kaum muslimin. Apa yang dia katakan dengan yakin. Aku laki-laki. Dan aku akan mengkatrol dia kepada sunnah. Ini yang diharapkan oleh Imran ibnu Khotun. Dia katakan aku laki-laki. Aku akan mengkatrolnya. Laki-laki yang bagaimana? Jika dia seorang asad. Ataupun harimau Sumatra. Ataupun singa. Atas istrinya. Namun sayang. Karena cinta buta. The blind love. Maka dia falling in love. Jatuh cinta. Kepada putri dari pamannya. Maka kebalik. Putri dari pamannya dengan kecantikannya bermain. Justru dia yang mengajak Imron ibnu Kharton dari ahli sunnah. Menjadi kelompok ISIS sekarang. Menjadi khawarij. Menjadi pembunuh kaum muslimin. Pembunuh pemerintah kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin. Dan itu kenyataannya. Dan ini poin dari kita tidak selektif mencari teman. Kenapa? Karena perempuan ini cantik. Dan sangat pintar. Imran ibnu Khattan yang fallen in love. Jatuh cinta. Melihat parasnya yang cantik. Akhirnya dia like the cinta buta. The blind love Cinta itu buta Sehingga dia tidak melihat lagi Ini sunnah, ini bid'ah, ini khawarij Akhirnya Dia menjadi khawarij number one Menjadi orang-orang isis Kalau zaman sekarang nomor satu Karena mengikuti istrinya Maka oleh sebab itu Kita sudah masuk isyad Maka kita akhiri pelajaran kita Akhirnya di saat Ali r.a. terbunuh oleh kelompok al-khawarij seluruh ahli sunnah bersedih kecuali dia gembong kuresi, gembong dari khawarij ini malah membuat syair ya dorbatan ya dorbatan wahai pukulan dari abdurrahman ibnu muljim mintaqin ma'arada biha ila liyablugha min dil arsy ridwana maka tidaklah tikaman Abdurrahman Ibnu Muljim yang membunuh Ali anhu kecuali karena ketakwaan ingin mendapatkan ridho dari Allah Jalla wa'ala maka begitulah kelompok Khawarid Abdurrahman Ibnu Muljim pembunuh Ali dipuji oleh dia dengan membuat syair maka akhirnya terpuruk dan terperosok. Imran Ibnu Khotan dari Sunnah menjadi kelompok Khawarid gara-gara jatuh bertekuk lutut kepada istrinya yang beragama khawarid, maka ini dari contoh yang bisa kita berikan di sana masih banyak contoh-contoh, namun tidak ada waktu lagi. Wanaqtafi ilahuna, wajazakumullahu khairah, wabarakallahu fi almikum. Subhanakaladhu muhibbimika, shadu alaihi lantawastakuruloh.